Assalamualaikum sudarlun, berita malam medisi hari ini selasa 30 Januari 2018 dibacakan Bacagan Ardeansyah Sebuah masjid di Tansi yang rusak akibat gempa tahun 2013 silam belum ditangani Penerima rastra di Loksmame banyak 7.920 kepala keluarga Tiga penyelodok ganja asal Aceh ke Riau ditangkap di Sumut ikuih juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Laer 94,6 FM Maja Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe dan Radio Amanda 104 FM Takegon Inilah berita dan laporan selengkapnya darinysrum Seram BfM. Zudarlun Masjid Baitur Rahim yang terletak di Gampung Nebubade, Kecamatan Tangsepidia, rusak akibat gempa 5,6 skala Richter 2013 silam hingga kini belum ditangani. Kerusakan sarana ibadah tersebut terjadi pada lantai dan dinding retak 36 tiang penyangga patah dan atap yang bocor. Gesi desa Nebubade, Iskandar Muda, mengatakan gempa yang terjadi 2013 telah menyebabkan Masjid Baitur Rahim mengalami kerusakan. Parahnya kerusakan masjid ini karena pusat gempa berada di Gampung Nebu Bade Bahkan banyak rumah warga yang ambruk dan jalan yang terbelah. Ia juga mengatakan khusus untuk rumah rusak dan jalan yang telah diperbaiki namun Masjid Baitur Rahim luput dari perhatian pemerintah. Masjid di Gampung Nebu Bade harus dibangun baru karena kerusakannya yang parah. Menurutnya saat ini bangunan masjid sangat membahayakan warga yang melaksanakan salat berjamaah juga terjadi gempa susulan mengingat dinding dan tiang yang telah rusak. Sebelum pemerintah pusat menetapkan penerima program beras sejahtera di kota Loksemawi sebanyak 7.920 kepala keluarga. Pembagian rastra simbolis kepada masyarakat dilakukan wakil wali Luksmawi Yusuf Muhammad di Aula Kantor Camar Blang Mangat selasa pagi. Khabar ekonomi Sedako Luksmame Mawardi menyebutkan jumlah penerima rastra di Kecamatan Belangmanget 1476 KK, Muara II 2127 KK, Muara I 1704 KK, dan Banda Sakti 2613 KK. menurutnya program rastra dulunya jauh berbeda dengan yang saat ini. Dulunya setiap kakak menerima 15 kg setiap bulan dan wajib membayar biaya tebus Rp1.600 per kilogram. Sedangkan program baru ini tidak perlu uang tebus, namun jumlah beras yang diterima setiap kakak hanya 10 kg per bulan. Wakil Walikota Kota Lokusmami Yusuf Muhammad mengatakan program ini dasarnya bertujuan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. Sudarlun Polsek Kuala Hulu, Sumatera Utara meringkus tiga penyeludup ganja yang akan menyeberang riau menggunakan mobil Suzuki EVV bb 1067 wa. Salah satu pelaku merupakan warga Aceh yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Herianto, 30 tahun, warga Aceh bersama Carlos Ginting, 38 tahun, dan Tri Sutrisno, 30 tahun, keduanya asal Pancur Batu, Rili Serdang, diringkus polisi di Jalur Lintas, Sumatera, Kelurahan Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, kemarin pagi. Dari ketiganya disita daun ganja kering 73 kg yang akan dikirim ke Pekanbaru, Riau. Kapolsekualahulu AKPR hombing mengatakan pelaku menumpang di mobil Suzuki EVV BB1067A sempat mencoba menghindari petugas dengan cara menambah kecepatan laju kendaraan. Pelarian EVV itu pun langsung diinformasikan ke petugas seluruh jaringan. Hal hasil pelaku berhasil ditangkap ketika melintas di depan polantas Aikanopan. Dari situlah gedek ketahui jika mobil tersebut berisi penuh daun ganja kering. Dari pemeriksaan terungkap jika ganja yang diangkut dari Aceh itu akan diberangkatkan atau diseberangkan ke Pekanbaru Riau. Seluruh pelaku dan barang bukti langsung diserahkan ke Polres Labuhan Batu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sebenarnya beberapa jenis hama menyerang tanaman padi di sejumlah kecamatan di Aceh Baradaya seperti tikus, hawar daun, dan hama putih palsu. Kecuali hal tersebut serangan hama wereng juga ditemukan di beberapa lokasi. Untuk mengatasi hama petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Abdiah, koordinator pengamat hama penyakit PHP Kabupaten termasuk BPP Kecamatan dan PHP Kecamatan ikut melakukan pengendalian. Obat pembasmi hama disalurkan melalui kelompok tani termasuk melakukan penyemprotan hama di lapangan melibatkan anggota kelompok tani. Koordinator PHP Abdi Ewinda Gusma mengatakan beberapa jenis hama yang menyerang tanaman padi ditemukan selama beberapa hari terakhir. Tanaman padi yang diserang berumur 20 hingga 30 hari. Hari ini setelah dilancarkan pengendalian hama, pengendalian dilakukan dengan menyemprot obat pembasmi hama daun jenis bakterisida. Ewinda mengatakan partisipasi petani yaitu segera melaporkan bila ditemukan hama penyakit yang menyerang tanaman padi. Setiap kasus yang ditemukan harus segera disampaikan ke BPP Kecamatan setempat sehingga bisa langsung ditangani sebelum meluas. Darulun dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Nefra Firdaus menghadiri panen raya jagung dan padi seluas 10 hektar selasa pagi di areal kelompok tani Telaga Biru, Desa Sukamakmu, Kecamatan Simpangkiri, 10 Salam. Panen raya, padi, dan jagung ini merupakan hasil binaan kontak tani nelayan andalan atau KTNA bekerjasama dengan personel TNI di 10 Salam. Selain dan rem, hadir pula dalam acara tersebut Wakil Walikota Kota 10 Salam, Salmazah, dan DIM 0109 Aceh Singkilet, Kol Kapti, dan pihak terkait lainnya. Ketua KTNA Sebul Salam, Abdul Hamid Padang alias Joka mengatakan kegiatan panen tersebut diharapkan dapat memotivasi petani di daerah tersebut. Menurut Joka, yang juga mantan KD Sukamakmung, pihaknya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan panen tanam padi melalui kreativitas kelompok tani Telaga Biru dan TNI. Joka juga menyampaikan saat ini kelompok tani Telaga Biru telah berubah status menjadi pusat pelatihan pertanian pedesaan Suwadaya. Sudarilun Bupati Aceh Selatan T. Sama Indra meresmikan operasional gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di Puncak Gemilang, Kampung Luk Bengkuang, Kecamatan Tapatuan, Selasa Pagi. Bupati dalam sambutannya mengatakan pembangunan gedung PUPR di Puncak Gemilang bertujuan untuk pengembangan kota Tapatuan sebagai ibu Kabupaten Aceh Selatan. Untuk sementara di lokasi Puncak Gemilang telah dibangun 4 unit perkantoran dari yang direncanakan 10 unit. Selain pembangunan perkantoran di Puncak Gemilang, saat ini juga sedang dibangun jembatan di lokasi reklamasi Taman Pala Indah Tapatuan, Masjid Terapung, dan Bundaran Masjid Istikamah yang dilengkapi Air Mancur dan Tugu Pahlawan. Ia mengatakan biaya pembangunan PUPR mencapai 4,3 miliar rupiah lebih yang dibangun dalam empat tahap. Awal pembangunan dilakukan pada 2014 dan rampung 2017. Dengan peresmian gedung PUPR ini diharapkan dapat memotivasi para pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan maupun melayani masyarakat. Dari newsroom Serambi Tanjung Permaiskian Rita Malam edisi Selasa 30 Januari 2018.